Seorang pembunuh punya banyak kategori Pembunuh yang sadis, pembunuh berdarah dingin Pembunuh yang gelap mata atau apapun namanya Semua orang terlibat di sana Sehingga menampilkan sosok sang pembunuh menjadi ditakuti Di kalangan penjahat bahkan dihormati Karena keberaniannya dan kesadisannya tingkat tinggi Tapi bagaimana dengan orang yang membunuh dan mengorbankan kawan Membunuh bukan membunuh fisiknya Tapi perasaan Bagaimana Kawan yang percaya Juga dimakan Karena itu jangan pernah Mengorbankan kawan Karena siapapun yang melakukannya Tak berbeda dengan penjahat Berdarah dingin Pembunuh yang mengambil nyawa orang Begitulah orang yang mengorbankan kawan Menghianati kesetiaan Hanya untuk sebuah keuntungan Apalagi mengorbankan kawan Dengan mengambil apa yang dimilikinya Dalam hidup Ada yang dikenal cinta segitiga Yang menjadi celaka Kawan makan kawan Ah Manusia tak lagi punya etika Itu menyedihkan Tapi fakta mencatat Ada banyak terjadi di mana-mana Kawan yang menolongnya Dalam berdagang Kawan itu pula yang ditipunya Dan dimakan Ah Bagaimana mungkin Tapi itulah manusia Ketika dia rela Mengorbankan kawan Dia sudah kehilangan Kemanusiaannya Dia tak berlabel pembunuh Atau penjahat kelas kakap Tapi sesungguhnya Ia lebih jahat Penjahat berterus terang melakukan kejahatan Dan sedia menerima resikonya Penjara mereka jalani Tapi orang Yang mengorbankan kawan eh Itu lebih mengerikan Karena penjahat pun menjaga kawannya Semoga kita tak lebih jahat Dari penjahat Karena kita suka mengorbankan kawan Renungkanlah Bersama saya Bigman Sirahid